なきこいいのばっちり。 Apa? Kamu harus dengerin aku dulu Udah, u a h udah gak ada gunanya Kamu mau ngomong apapun Aku udah gak mau dengerin Apapun alasannya pun Aku udah gak mau tau Peace Woy Ngapain tengah jalan Minggir dong Ini sih urusan cinta-cintaan nih kayak ini